Nela Lovers Wonogiri. Suaranya mana? Battle King Community, The Ones by Support dari Metro Production, Oma Potret Video Shooting, keluarga besar dari Pegicot, terima kasih. Lagi Stamania Indonesia juga matur suwun ya. Kita coba bersama-sama bakal hadir dengan satu kehadiran yang terbaiknya. Ada Nela Ka Risma. Special untuk kinker seluruh Indonesia yang sudah berkumpul pada siang hari ini ya. Kalian luar biasa. Lambaikan tangannya bareng-bareng yuk. Oh, oh,